Assalamualaikum Bu Saya Haniah dari Jakarta ingin bertanya Bagaimana hukumnya saksi palsu Dan seperti apa itu saksi palsu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksi palsu adalah orang yang bersaksi dengan berdusta Kita bahas kemarin yamin khumus. Saksi palsu adalah orang yang bersumpah Bisa jadi orang yang bersumpah Dusta Dia tidak tahu bilang tahu Adapun saksi palsu, wah, tempatnya dinerahkan dan Allah tidak akan melihat melihatnya nanti di akhirat. Dia menjadi saksi sesuatu yang dia tidak mengerti. Saksi buatan. Sebab indahnya dalam Islam kalau orang ingin muddai bilbayinah albayinatulimanidda'ah almuddai bilbayinah Kalau kita ingin mengakui sesuatu harus kita punya saksi. Saksi dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki menjadi saksi. Lah saksi ini bisa dibuat. Orang itu enggak ngerti hanya dibayar kau jadi saksi saya. Termasuk dalam mahkamah sekarang bisa saja membuat saksi palsu. Bayar orang kamu bilang begini-begini ya, kamu seolah menyaksikan saya begini-gini. Wah, ini saksi palsu. Itu adalah orang yang daftarkan neraka jahanam. Sak hakimnya, sa sahak neraka semuanya. Akatabi Anda jangan bersaksi kecuali memang yang Anda saksikan. Ini ada saksi palsu dibuat, yaitu dia tidak ngerti apa-apa, tak tahu dia saksi. Ya, iya, iya, iya. Woh neraka. itu saksi palsu dan dalam dunia hukum ini bisa terjadi mungkin 50 orang sudah dibuat didatangi untuk dibuatkan cerita dikasih duit untuk sepakat mengatakan oh iya saya melihat itu ya melihat melihat di hati sehingga orang yang dituduh tadi menjadi orang yang akan dihukum maka seorang hakim hanya melihat zahirnya saya seorang hakim misalnya ada orang datang dengan saksinya saya mempercayai kalau saksi palsu urusanmu dengan neraka dengan Allah kalau saya misalnya seorang hakim Nabi mengatakan aku ini hanya bisa menghukumi secara lahir saja Akan tapi urusanmu dengan Allah jadi kejujuran jadi mungkin sekali ada orang datang mengadukan tentang kejahatan si fulan si fulan mengatakan saya tidak melakukan apa-apa tatunya saya punya saksi Tatanya 6 orang ngangkat saya jadi saksi. Bisa jadi itu saksi palsu. Kemudian orang itu dihukum. Setelah dia dihukum, dia masuk surga ketawilah. Dihukum atas dasar ketualiman, dia adalah orang yang mulia nanti di akhirat. Tapi ini saksi palsu. Dan yang membuat saksi palsu, tidak akan dilihat oleh Allah dan diahli neraka jahannam. Itulah mungkin terjadi dalam dunia hukum. Sekarang kan banyak saksi palsu-saksi palsu yang dibuat. Saksi palsu dan saksi ahli. Jadi ada saksi ahli lagi. Ada saksi ahli, saksi palsu. Anda yang menggabungkan lagi saksi ahli pelpasu. Nah, ini dalam dunia hukum kan seram sekali itu. Ketailah, takutlah kepada Allah. Jika di mata dan hatimu adalah Allah, maka ketailah susah seseorang untuk bersaksi dengan saksi yang palsu. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.